Saatnya kita ikuti kajian bahtera ilmu sembang dari 89.6 MHz FM. Ulah 89.6 MHz FM dia huwa buah penduduk Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Assalatu Wasalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wasubi Ajma'in Amma Sahabat pendengar setia Mahfaza FM di manapun anda berada Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Kita dapat berjumpa kembali dalam program Bahtera Ilmu Di radio kesayang kita 89.6 Mahfaza FM Media Ukhuah Penyuluh Kalbu Dan sahabat untuk kesempatan kali ini pada program Bahtera Ilmu, kita akan menyimak kajian bersama Almarhum Ustaz Mahi bin Bakrun LC dengan pembahasan mengenai macam-macam syirik Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah keilmuan kita dan tentunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan juga sahabat, mudah-mudahan majlis kita pada kesempatan kali ini dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita di sisinya dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita. Untuk diampuni dosa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik sahabat dimanapun anda berada Langsung saja mari kita ikuti Kajian bersama Almarhum Ustaz Mahi bin Bakron L.C Dengan pembahasan mengenai Macam-macam sirik Jadi macam-macam sirik Atau jenis-jenis sirik uh, Secara umum Sirik itu dibagi menjadi Dua yang pertama adalah sirik besar, yang kedua sirik kecil. Sudah tidak makalah itu disebutkan ayatnya. Bahaya dari pada sirik kita tahu Allah berseru, lain asroktah layah baton na amalak. Jika kamu sekalian berbuat syirik, maka ketahui bahwa perbuatan syirik itu akan menghapus kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan. Sehingga apa yang membedakan antara syirik kecil dengan syirik besar? Salah syirik besar itu adalah mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi orang yang melakukan syirik besar itu sudah keluar dari milah, keluar dari aga, agama. Jadi syirik besar ya mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan syirik kecil tidak gitu aja. Nah, kemudian yang kedua syirik besar menjadikan pelakunya disiksa di neraka selama lamanya. Nah, sedangkan siri kecil disiksa sesuai dengan kadar. Uh, dosa siriknya, ya yeah. uh, disiksa sesuai dengan kadar dosa siriknya. Ini uh, yang membedakan antara sirik besar dengan sirik kecil. Ya, yang membedakan antara sirik besar dengan sirik kecil. Kemudian yang ketiga, <tuh> sirik besar bisa menghapus kebaikan. Kebaikan. Yang dilakukan. Ya, ya, Sedangkan sirik kecil kalau sirik kecil terhapus amal yang disertai dengan sirik kecil ya. Sirik kecil sedangkan yang lain tidak nah, sedangkan yang lain tidak ini tiga poin yang membedakan antara sirik besar dengan sirik, sirik kecil tiga poin yang membedakan antara sirik besar dengan sirik kecil jadi saya ulang pelaku sirik besar dan sirik besar itu adalah dimbongnya ya mbae dosa-dosa besar. Yang paling besar itu adalah syirik, Pak. Nanti kita akan jabarkan ada beberapa poin syirik besar itu. pelakunya keluar dari agama walaupun KTP-nya masih tetap ya ditulis Islam, tapi di sisi Allah maksudnya ya. Di sisi Allah pelaku syirik besar itu sudah tidak muslim lagi. Kalau dia tidak bertobat Nah, kalau dia tidak bertobat Ada ayat nanti insyaAllah ada di makalah Innallaha la yakfiru ayusro kabihi Wa yakfiru maduna dhalika lima yasha Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni Dosa-dosa yang terkait dengan syirik Dan mengampuni dosa-dosa Selain dari syirik. Jadi kalau dosa syirik Allah tidak mengampuni sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa sebesar apapun jika tidak terkait dengan perbuatan syirik maknanya gimana ini pak? Jadi saya ada yang salah paham, ya saya ulang pak ya ini supaya yang kelihatan yang belakang. Jadi perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil pak, ya mengeluarkan pelakunya dari agama. Jadi mortad pelaku syirik yang tidak bertaubat. Menjadikan pelakunya disiksa di neraka selama-lamanya Karena dia keluar dari agama Yang ketiga, bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang lain Orang berbuat syirik besar, sholatnya orang kangung gawe Kuasanya hilang, kebaikannya hilang amal solehnya Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Masih tetap dikatakan muslim Disiksa sesuai dengan kadar dosa siriknya. Tidak selama-lamanya masuk ke dalam neraka. Ya, jika kadarnya itu kecil, ya, dengan bertaubat, dengan kebaikan, dengan, apa namanya, amal soleh, insya Allah, hilang. E, kemudian, terhapus amal yang disertai dengan sirik. Sholat, tujuannya, jadi sirik kecil itu diantara contohnya adalah ria Sodakoh ya, Orang bersedekah Tapi tujuannya adalah Mengharap pujian manusia Tidak karena Allah semata Karena manu manusia Karena manu manusia Maka yang terhapus itu adalah Sirik yang terkait dengan amal Sodakoh tadi Tidak kemudian menghapuskan sholat Menghapuskan puasa Yang lain tidak Orang sholat berjamaah dengan husuk, ya husuk, nah, karena ada calon bertuahnya. Ya sholatnya itu yang tidak diterima, sedangkan yang lain tidak terpengaruh. Itu sirik kecil, nah, itu sirik sirik kecil perbedaannya. Jadi terhapus amal yang disertai dengan sirik kecil, sedangkan yang lain tidak. Ya tadi saya lanjutkan Mbak, sirik besar ada ayat sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, ya? dan mengampuni dosa-dosa lain selain si syirik. Ada yang mengatakan uh, orang itu pernah berbuat syirik, menyembah patung, menyembah berhala, datang ke dukun, meyakini apa yang dikatakan oleh dukun, kemudian ini dan itu. Wah itu bahaya itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah swt. Ya, walaupun sholat puasa selamanya tidak akan diampuni bukan begitu? Tidak diampuni itu jika tidak bertaubat. Tidak diampuni itu jika tidak bertaubat. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengampuni semua dosa jika pelakunya itu taubat ya harta membunuh berzina dosa sebesar apapun itu bisa dihapus dengan taubat ya hanya caranya ya ada kan dosa-dosa yang mestinya taubatnya itu adalah disesuaikan dengan hukum Allah misalnya orang yang berzina taubatnya bagaimana dia ya, dihukum sesuai dengan hukuman Allah Orang yang mencuri Dihukum sesuai dengan Hukuman Allah ini taubatnya Idealnya seperti itu Jadi kalau orang berzina Kemudian dirajam Sudah status dia itu seperti orang yang tidak berzina Tetapi Ini keterangan ya berikutnya Bagaimana kalau seandainya Ada seseorang yang pernah melakukan kesalahan Kesalahan itu dalam agama Di dalam Islam cara menghapuskannya itu adalah dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah apa rajam apa penderaan kan gitu ya apa potong tangan sementara hukuman itu tidak diterapkan tapi dia menyesal bertaubat bagaimana ya kalau dia menyesal bertaubat maka namanya dalam bahasa agama itu fi masih itu terserah al Allah jika berkehendak Allah akan mengampuni Tapi jika keadilan Allah ditegakkan Wallahu'alam Itu pelaku dosa Yang seharusnya dihukum Sesuai dengan ketetapan Al-Quran Kalau sudah taubat bagaimana? Tahta masyiatillah Tetapi Allah SWT Di dalam ayatnya Surat Al-Furqan Nanti Al-Furqan mulai dari 60 sampai terakhir, Pak. Surat Al-Furqan itu menjelaskan ya, menjelaskan di sana. Nanti Bapak bisa melihat surat Al-Furqan ayat 60 sampai terakhir. Ya. Yang terakhir itu menjelaskan illamantaba wa amana wa amil asalihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Orang yang kecuali orang yang taubat kemudian mengubur Kejelekannya itu dengan kebaikan Masa lalunya gelap Pernah berzina, pernah ini, pernah Berbuat syirik, sering datang ke Paranormal, dukun Terus kemudian Di penghujung kehidupannya, dia menyesal Menyesal Fa Dikatakan dalam Al-Quran, mereka itu InsyaAllah, orang-orang yang Keburukannya itu diganti Oleh Allah SWT dengan ampunan Nah jadi Kita optimis Nah, kalau seandainya ya, Tidak dihukum dengan hukuman Yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T Apakah diampuni? InsyaAllah Dan kita yakin diampuni oleh Allah S.W.T Terus lagi berikutnya uh, Hukuman itu diterapkan Sesuai dengan Al-Quran Apabila ada iman Pak. Apabila ada wilayah negara Islam Jadi tidak bisa Misalnya seseorang mengatakan saya berzinam Menyesal sekali Supaya saya lepas dari hukuman Allah Dan gitu ya Tolonglah saya dicambuk ya 100 kali tapi jangan bilang-bilang. Oh, udah bisa begitu. Ya, yang memberikan hukuman itu adalah imam. Ya, tolonglah dokter, saya mencuri. Potong tangan saya lah dengan cara bagaimana. Ya, tapi jangan bilang-bilang kalau ini karena mencuri. Tidak <laughs> bisa begitu. Jadi bahkan wal yasyahad aghabahuma hendaknya disaksikan cara kita memberikan hukum dera, pancung, dan sebagainya itu sekelompok diantara kaum muslimin. Itu ada ayat di dalam surat An-Nur itu mengatakan seperti itu. Jadi kembali kepada syirik Pak. Sirik, uh, ada ayat, sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa lain selain syirik Jadi ini dosa besar. Ya, uh, Puncaknya atau yang paling berat Itu adalah syirik Terus ini dosa kecil Nah dosa besar Selain syirik itu akan Diampuni oleh Allah Tetapi dosa besar yang namanya syirik Tidak diampuni oleh Allah Ada kata-kata jika tidak taubat Kesimpulannya Taubat itu menyesal itu Berjanji tidak akan mengulangi Lagi itu bisa menghapus Semua Dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seseorang hanya dosa selain syirik, walaupun pelakunya itu belum bertaubat. Dosa selain syiriklah, walaupun pelakunya itu belum bertaubat. Kadang-kadang diampuni oleh Allah. Dosa selain syirik kadang-kadang diampuni oleh Allah. Lantaran sholat kita, langkah kita menuju ke masjid, sholat kobrah baktia, menyantuni anak yatim, menyelesaikan persoalan orang lain, sabar menghadapi balak dan musibah, ya sabar menghadapi emosional orang. Jadi orang itu emosi kita nggak balas sudahlah sabar. Kalau saya balas nanti akan berantem jadi berapa, akhirnya putus silaturahmi. Kemudian kita sabar itu menghapus kesalahan-kesalahan yang selama ini kita lakukan di antaranya lagi kita tahu aib dan kekurangan seseorang kemudian kita sembunyikan mbak. Jadi Rasulullah katakan, "Man satara musliman." Barang siapa yang suka menyembunyikan aib dan kekurangan orang lain, maka dosa-dosanya itu dianggap tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya mbak, Dosa apapun itu bisa dihapus dengan cara taubat. Tau, dengan cara taubat Sedangkan dosa selain sirik kadang-kadang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun pelakunya itu belum bertaubat. Yang menghapus apa kebaikan-kebaikan kita. Jadi ada ayat yang mengatakan Innal hasanat yudhibnas syiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang selama ini kita lakukan khusus sirik khusus sirik pak tidak akan diampuni oleh Allah kecuali taubat. Ya, kecuali taubat. Sebab ada orang yang masa lalunya itu berbuat syirik, berbuat syirik ya, memandang bahwa jimat itu mempunyai satu kekuatan, memandang bahwa apalah punya kain ini bisa mendatangkan kekayaan gini-gini ini, pernah gini. berbuat syirik, kemudian ada seseorang yang menjelaskan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah hanya putus asa. Nah kalau saya tidak diamuni oleh Allah ya Ucah mendingan dah, dah lah, pasrah aja Sehingga tidak berbuat baik, salah pak, Ya, salah Bahkan bahkan Ini eh, ayat itu Ada sahabah bunuzul Sahabah bunuzul itu sebab turunnya Ayat yang melatar belakangi turunnya eh? Ayat, ada Bagaimana Nah pernah satu saat Ada salah seorang sahabat namanya Wahsi Salah seorang sahabat namanya Wahsi Nah, Wahsi, ini seorang dari Ethiopia, hitam. Siapa dia? Dia itu adalah seseorang yang Bapak ini ya, rata-rata sudah pernah hadikan. Ya, ada cerita lah cerita. Jadi seorang wanita namanya Hindun, nah, istri Abu Jahal. Nah Hindun ini gemesnya luar biasa ya Gemesnya luar biasa Paman Rasulullah namanya Hamzah Itu pedangnya kan gini kan gambarannya kan Hamzah itu Jadi begitu untuk memenggal Uhud. leher Sekali babat itu sebelah 10 leher atau berapa gitu. Luar biasa Nah dalam peperangan Uhud Peperangan yang kedua Itu tergeletak nah, Beberapa Beberapa apa namanya Suhada, gitu ya. Di antaranya adalah Sayidina Hamzah yang kuburannya ya dikubur di sebelah Jabal Uhud. Jadi kalau kita di Madinah ya pergi ke Uhud tidak begitu tinggi kan? Ya. Di sana ada makom Sayidina Ham Hamzah. Jadi perang Uhud kaum Muslimin terkelirat beberapa kemudian menjadi suhada. Di antaranya adalah dikatakan Sayidus Suhada. Rajanya para suhada itu adalah Hamzah ya, Orang mengatakan seperti itu Karena beliau sangat luar biasa Abu Jahal, Abu Sofyan Tokoh-tokoh jahiliyah Tokoh-tokoh kuresh, tokoh-tokoh kafir Dibabat melalui tangannya Sehingga dalam peperangan yang kedua Seorang yang wanita namanya si Hindun ini Wanita namanya si Hindun ini Kemudian Mengatakan siapa di antara kalian yang mampu membunuh Hamzah Maka hadiahnya sudah luar biasa ya, Disiapkan hadiah yang sangat besar Suami saya mati karena dia Paman saya, adik saya, kakak saya, seluruh kerabat keluarga saya mati karena Hamzah Oke, siapa di antara kalian yang bisa membunuh Hamzah? Sekian unta, sekian emas, perak, dan lain sebagainya Datang dari Ethiopia ini Namanya Wahsi Nah seorang yang namanya Wahsi Udah hitam Dia pandai memanah Terus kemudian Datang tujuannya adalah untuk mendapatkan hadiah Yang disiapkan oleh Hindun Ya disiapkan oleh Hindun Hadiah Sehingga setiap hari latihan Nah ketika terjadi peperangan Uhud Maka dia ikut perang mengikuti barisan orang-orang kafir melawan kaum muslimin. Dia datang bukan untuk memusuhi kaum muslimin, untuk memerangi orang-orang Islam, tapi hanya ngincer Hamzah demi mendapatkan hadiah yang disiapkan oleh seorang wanita namanya Si Hindun itu. Sukses panah Sehingga panahnya itu mengenai dada Hamzah, terkeletaklah sebagai seorang syahid Hamzah. Setelah meninggal ya, Hindun ini si wanita Hindun kan? Bagaimana Pak ceritanya Pak membelah kan dada Ham Hamzah, dadanya Hamzah itu dibelah dengan pedang, serat kemudian jantungnya diambil dimakan oleh seorang wanita si Hindun itu. Ya? wanita si Hindun ini. Nah, ini kaitannya dengan Wahsi, siapa itu? Yang membunuh Hamzah. Begitu eh, tepatnya ya, ketika melepaskan panahnya nah kemudian ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang punya peran orang yang mempunyai kemampuan dalam berperang itu kemudian didekati oleh Rasulullah Eh waksi aslin masuklah Islam coba bagaimana kalau anda masuk Islam nanti Allah akan memberikan pahala dua kali lipat seperti kalian ini ya mempunyai kemampuan pada masa jahiliyah masuk Islam Wah menjadi sebuah kekayaan yang sangat luar biasa Coba kalau anda berkenan masuk ke dalam Islam Dua kali lipat Pahalanya, sholatnya, puasanya apa Jawab waksi bagaimana Bagaimana Anda menawari saya masuk Islam Sedangkan semua hobi saya itu Dilarang oleh Islam Bagaimana Muhammad Anda itu menawari saya Masuk ke dalam Islam Sedangkan hobi Hobi saya itu semua dilarang oleh Islam Hobi saya minum darah segar, hobi saya berzina, hobi saya berbuat syirik, semua ya hobi saya ini, ini ini ini dilarang. Terus membaca ayat yang ada di ini, Allah tidak akan mengampuni dosa itu. Sudah nggak apa-apa, yang penting anda tinggalkan syirik, ya. Yang penting anda tinggalkan syirik. Jadi al ayat Al-Quran itu bunyinya dibacakan oleh Rasulullah. Innalillah layak firu ayus rokabihi. Allah tidak mengampuni dosa terkait dengan syirik. ma tu mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik. Jadi sederhana kan? Sudah saya minta tinggalkan syirik, gampang kan? Tinggalkan syirik aja. Yang lain, ya silakan deh. Yang penting syiriknya dulu. Nah, kalau panjenengan bisa meninggalkan syirik, dosa-dosa yang lain. Ada kalimatnya, wajib firu ma junada lika lima yasa. Allah akan mengampuni dosa yang lain selain sih. Tapi ada kalimat lima yasa bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah menghen, menghendaki. Walaupun enggak taubat. Tadi saya katakan, kalau kemudian Allah menghendaki, dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah. Jika Allah menghendaki. Dia orang Arab, sehingga paham terhadap bahasa Arab. Ujung kalimat lima yasa bagi yang dikehendaki oleh Allah. Dia membantah lagi. Ya, kalau, di, kalau saya termasuk yang dikehendaki untuk diampuni. Kalau tidak dikehendaki, bagaimana? Karena kalimatnya itu ternyata bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saya termasuk yang tidak dikehendaki, jaminannya apa? Muhammad. <tuh> Turun ayat al Quran berikutnya apa? Inna Allah yaqirud dunu bacadmiyah sesungguhnya Allah semanah wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kalian lakukan jika kalian itu mau masuk Islam. Jadi Islam itu ketika Mengajak orang itu bertahap. Ada seorang laki-laki datang, ya Muhammad, apakah kamu mengizinkan orang yang seperti saya ini masuk Islam? Nah, milkam, iya, mengizinkan sekali. Tapi saya minta syarat satu. Saya minta syarat satu ya, Luar biasa Bicak Rasulullah itu Saya minta syarat satu Wahai Muhammad, saya masuk Islam Tolong hobi saya jangan dilarang Apa? Saya suka berzina Jadi saya mau masuk Islam tetapi Jangan diutik-utik, jangan dilarang Hobi saya Saya suka berzina Bisa tidak? Sanggup tidak? Wahai Muhammad menerima saya Masuk Islam apa adanya Masih suka berzina Rasulullah mengatakan Ya Karena Anda minta syarat Saya juga minta syarat Oke okay? Syarat satu, gimana? Syaratnya berat gak kira-kira? Anda minta syarat Jangan di Larang hobi saya berzina Rasulullah juga minta syarat Apa? Nunggu kan syaratnya berat gak? Tolong jangan dusta Oke okay. Yang penting tidak ada kaitannya dengan zina kan gitu ya Jujur Ya Rasulullah Memberikan syarat Jangan dusta, sekali-kali jangan dusta Pokoknya jujur Oke, ya Berarti saya diterima Ternyata syaratnya Muhammad tidak ada kaitannya dengan hobi saya Wah kan seneng kan nah, Jalan Nah bagaimanapun yang namanya Anak buah itu kan kepengen Pimpinan itu berkenan dengan gitu kan ya Datang setiap hari Ya Muhammad, Ya Rasulullah Kali ini sudah mulai panggil Ya Rasulullah Saya sudah mulai sholat lima waktu Alhamdulillah, bagus Mudah-mudahan sholat itu Bisa menghapus kesalahan-kesalahan anda Anda diampuni oleh Allah SWT Alhamdulillah, sudah, sudah rasa ini Rasulullah, welcome Ya Allah, senang kan? Terus Rasulullah bertanya Terus, kalau hobinya masih enggak? Masih Ya Rasulullah masih melanjutkan hobinya, zina. Masih ya Rasulullah. Wah, terus balik lagi. Datang. Beberapa hari kemudian kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah surat lima waktu ditambah kobliah bak dia. Bahkan duha. Alhamdulillah, prestasinya meningkat kan. Kepengen dipuji oleh Rasul. Paling enggak ya, dihargai kan gitu kan ya. Bagus. Alhamdulillah teman saya ini. Masya Allah. Ya luar biasa terus ujungnya Rasulullah bertanya, "Terus hobinya bagaimana?" "Masih ya Rasulullah." "Ya Rasul, datang berikutnya, ya. Alhamdulillah sholat lima waktu, qobliyah badia zuha, bahkan saya sudah mulai infak." "Bagus ya Allah, baru beberapa hari, beberapa minggu, persasnya sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah, dipuji oleh ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Ujungnya Rasulullah katakan, kalau hobinya masih dilanjutkan, masih ya Rasulullah. Wah, aduh, saya kok masih ada cacat terus ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mulai hari ini saya tidak lagi berzinah Saya tinggalkan dah persetan dengan perzinaan. Sehingga nanti di hadapan Rasulullah, kalau nah mau saya jawab hobinya masih sudah enggak. Tadi syaratnya kan harus jujur, tidak boleh bohong kan gitu kan? Ya. Yang ketiga, Pak. Sudah ini ini ini ini. Wah, dia kepengen ditanya. Hobinya bagaimana? Alhamdulillah sudah saya selesaikan sudah berhenti ya Rasulullah. Subhanallah. Ini dakwah. Ini metodologi dakwah. Jadi, ketika kita berdakwah itu Bapak-bapak mengembangkan yang baik. Nanti dengan sendirinya yang buruk itu akan dia tinggalkan. Ya Seorang ayah itu kepada anak mengatakan, "Nah, sebaiknya Misalnya ya, bapak suka kalau kamu bangun kasih bapak suka kalau kamu tidak tidur setelah salat subuh itu berbeda dengan oh, jam segini kok belum bangun ini kan, gitu kan ya? Jangan tidur melulu, jangan tidur kalimat bapak suka kalau kamu tidak tidur setelah subuh itu lebih baik dibandingkan dengan kalimat jangan tidur pagi. Ya Kalau bisa kalimat jangan-jangan itu dihindari Kecuali dimakan pak, jangan ya pak ya hmm, Jadi sayur Melok kan gitu ya Subhanallah Nah kesimpulannya yang ini saya sampaikan Bahwa <tuh> Yang namanya perbuatan syirik itu adalah Dosa yang paling besar Dosa yang paling besar Tetapi eh, Semua dosa Jika pelakunya itu taubat Ya Allah masa lalu saya datang ke para normal masa lalu saya begini begitu dan lain sebagainya wah ternyata masya Allah luar biasa menyesal jadi syarat diterima taubat seseorang itu satu menyesal taubat itu pasti akan diterima oleh Allah Mbak yang penting menyesal nah, kemudian yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, jika dosa terkait dengan hak adami, dosa karena mencuri, dosa karena membunuh, ini kan terkait dengan seseorang, terkait dengan ibadah sosial, maka tidak bisa, kecuali harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Diselesaikan dengan yang bersangkutan. Jadi, mencuri, kemudian taubat di hadapan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya oh, tidak akan diterima, kecuali minta maaf. Oh, saya pernah mencuri, Barang orang lain, tapi orangnya sudah tidak ada Ya infatkanlah Hasil surian, kira-kira berapa Kemudian kita doakan Orang yang kita zolini Ribah Ngerasani Atau mau fitnah seseorang, bertawabat Langsung ke hadapan Allah SWT Tidak diterima, kecuali minta Maaf kepada yang bersangkutan Orangnya sudah tidak ada pak Bu Nangbi, telponnya juga Tidak punya saya, caranya bagaimana Doakan dia Ampunilah segala dosa dia, ya Allah. Tolong beri keberkahan dalam kehidupannya. begitu. Jadi cara kita minta maaf, ketika yang dimintai maaf itu sudah tidak ada, kita doakan dengan melapangkan dada kita. Nah, kalau berupa uang yang kita dolimi itu, tidak mungkin kita mentransfer orangnya yang gak tahu kemana, kita sodakoh. Untuk kita dan untuk orang yang kita dolimi. InsyaAllah itu selesai. Ya, adapun tadi saya katakan, jika dosa Katakanlah Terkait dengan hukuman Yang hukumannya itu ditetapkan oleh Allah Di dunia ini Dalam Al-Quran berupa dera Rajam seperti zina pak ya, Maka insya Allah Kalau kita taubat, taubat, taubat, taubat ya Kita sampaikan kepada umat taubat, Insya Allah Sesuai dengan ayat yang ada dalam surat Al-Furqan Illa mantaba Kecuali bagi mereka yang taubat Wa amanah, Beriman tingkatkan keimannya, waamilah salihan dan beramal soleh, faulai kaubatilloh sayyati. Maka mereka itu adalah orang-orang yang kesalahannya itu diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kempenan. Ini makalahnya belum sampai pak? Eh? Oh, tiba. Oh, terhenti. <laughs> ya, jadi eh, masanya kalau sudah ada lebih enak pak ya nggak masalah saya cerita untuk saya lanjutkan dan sebagainya itu tapi kan bapak melihat nah, itu lebih enak oke okay. kemudian e, macam-macam dosa besar pak jenis-jenis dosa besar atau macam-macam dosa besar Jadi pada prinsipnya dosa besar itu ada beberapa atau bukan sirik-sirik besar maksudnya ya bukan dosa nah, sirik sirik besar itu ada empat Secara uh, global Yang pertama adalah sirik doa Sirik doa Yang kedua sirik niat Yang ketiga sirik taat Ketaatan ya, Sirik ketaatan Kemudian Syirik kecintaan, mahabbah ya. Syirik kecintaan Itu jenis-jenis syirik yang besar Itu adalah syirik yang besar Ada di dalam surat Al-Baqarah 165 Al-Baqarah 165 ya? Jadi bawah ini Saya terangkan uh, Bapak bawa Al-Quran Ada yang bawa tersema Pak? Huh? Ya yeah. Ya, Mas, nih diterjemahkan. 165 surat Al-Baqarah. Saya terangkan dari bawah, Pak. Sirik kecintaan 165 dari surat Al-Baqarah. Jadi, ada di antara manusia yang menyembah kepada selain Allah. Ada di antara manusia yang menyembah kepada selain Allah. Bagaimana bentuk sesembahan mereka kepada selain Allah? Ya, terus lanjutkan. Tandingan. Ya, ya, ini di sini. Jadi ada di antara jenis syirik itu adalah syirik kecintaan. Ada di antara manusia menjadikan selain Allah. Ini Allah nih Pak ya. Tandingan. Jadi dalam kecintaan tandingan tandingan jadi ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan terus mereka mencintai ayo lanjutan belum belum tandingan gitu dok terus nah ini mereka cintai seperti dia mencintai Allah imbang terus perlu dicatat pak orang yang beriman itu gimana silahkan Ya, daripada Oh, dah, dah kita, kita, kita Jadi, ada di antara manusia yang menjadikan Allah itu tandingan, selain Allah itu tandingan. Dia mencintai Allah yuhibbunahum kahubillah. Jadi 50% untuk Allah, 50% yang lain untuk yang lain. Nah, jadi Al-Quran membahasakan, ada di antara manusia yang mencintai pangkat, mencintai anak, mencintai harta, mencintai kehidupan, sama dengan cintanya kepada Allah. Tandingan, jadi tandingan, sama, imbang, 50%, 50%. Terus, Al-Quran ditegaskan, menegaskan, Walladzina amanu ketahui, orang-orang yang beriman itu asyad juhub bandillah. Orang yang beriman itu sangat mencintai Allah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga ketika kita ini sama antara kecintaan kita kepada Allah dengan kecintaan kita kepada yang lain, itu belum dikatakan beriman yang hakikibat. Karena, amanu Orang yang beriman itu lebih mencintai Allah daripada yang lain. Ini siri kecintaan. Sehingga seseorang itu masuk kategori syirik Di antaranya lantaran Dia mencintai selain Allah sama Atau bahkan melebihi dari cintanya kepada Allah SWT Jadi Al-Baqarah 165 Al-Baqarah 165 Bagaimana Pak? Kita punya 24 jam Kita punya 24 jam Jadi Allah Ya, kalau dibagi menjadi dua Berarti berapa? Dua belas Dua belas-dua belas Apakah berarti Tiga belas Jam untuk Allah Kemudian sebelas jam Untuk selain dia Untuk kehidupan, untuk anak, untuk istri Untuk pekerjaan Apakah seperti itu? Ya. Jadi saya ulang Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah tandingan Dia cinta Allah juga cinta kepada yang lain Ketahui bahwa sesungguhnya Indikator keimanan seseorang itu Manakala Allah lebih dicintai daripada yang lain Allah dicintai daripada yang lain Ekstrim kalimatnya pak Oleh karena itu Jika kecintaan kita ini tidak Kita dahulukan Allah Maka termasuk kategori daripada sirik lantaran kecintaan Sirik lantaran kecin, kecintaan ini yang paling pokok nih Pak Ya, Sirik yang paling pokok Terus apakah bagaimana ya, Atau bagaimana cara kita Menjadikan supaya kita ini tidak berbuat sirik Menjadikan 24 jam kita ada ya setiap harinya 13 jam untuk Allah Kemudian 11 untuk yang lain atau 14 untuk Allah 10 untuk yang lain, apakah seperti itu? Tidak pak, tidak, tidak harus seperti itu Wah, kalau seperti itu berat Padahal kita bekerja Untuk dunia itu berapa jam Sholat hanya beberapa menit Kan gitu ya Nah, tidak seperti itu, tetapi Ya, kualitas Cintailah pekerjaan karena Allah Ya, cintailah anak juga karena Allah <tuh> Bagaimana? Bapak-bapak kita mencintai anak karena Allah. Ya, kita pandang anak mereka itu adalah pengganti dan penerus perjuangan saya. Mereka itu adalah pengganti dan penerus perjuangan saya. Ya, oleh karena itu saya sempurnakan. Saya tidak bisa baca Al-Qur'an, dia harus bisa. Ya, saya agamanya kurang mantap, dia harus lebih daripada saya, kan gitu kan Pak ya? Dan yang paling utama ketika saya sudah tidak ada di alam dunia ini dia itu bisa mendoakan saya ini namanya cinta kepada anak dan kalau seandainya dia sukses urusan dunia adalah dunia yang membawa kepada kampung akhirat yang sukses ini namanya mencintai apa anak karena Allah mencintai anak karena Allah swt contoh lagi pak ya nah, kita sayang dan cinta kepada anak ya Allah Setelah pulang sekolah, kemudian main bola Bersama teman-temannya gitu ya Wah, sangat luar biasa Main bola bersama dengan teman-temannya Nah, terus Pulang-pulang menjelang maghrib Jam setengah enam Kemudian mandi Terus sholat maghrib Wah, matanya merah banget karena capek kan Habis maghrib langsung tidur Padahal dia sudah balik Nah, Bapak tentunya akan kasihan Ya, bapak bapak tentunya akan kasihan. Karena capek, coba kalau jam 9 dibangunkan, repot enggak? Wah, suruh salat karena belum salat Isya kan? Jam setengah 10 dibangunkan, repot enggak? Jam 11 dibangunkan juga masih aduh merah capek seharian sekolah. Nah, bapak akan mengatakan ya, enggak usah lah kasihan. Oh, seharian sekolah, les juga Pulang dari les, malah terus main bola Sama temennya, pulang-pulang setengah Enam, mandi Kecapean, aduh kasihan Tapi seharusnya Bapak lebih kasihan lagi Ketika nanti anak dituntut oleh Allah SWT Lantaran dia meninggalkan Satu isya. Sehingga apa? Rela Bapak untuk, ayo diantar Dituntun kan gitu kan ya, ditemani sebentar Ya, ya, ya, ya, kita mudu Mudu-mudu, sebentar, ini kewajiban Nanti tidur lagi lah, gak apa-apa Bapak rela atau apa mencipti ya, Setelah sholat Sehingga jam setengah 12 sholat isha, Tetap tugas itu dilaksanakan Ini namanya Bapak lebih Mencintai Allah daripada anak itu sendiri Paham gitu Pak ya Cintailah harta Karena Allah harta dicari Alhamdulillah kalau saya mempunyai kelebihan Saya itu bisa memberi Ya Allah teman-teman Rata-rata membutuhkan solusi, ada yang SPP 6 bulan belum kebayar, ada yang ini, ada yang macam-macam, semua butuh dengan kulus, sehingga saya harus bekerja keras untuk mendapatkan yang lebih supaya infak saya lebih, nah, ini namanya mencintai harta karena Allah, jadi tidak semata-mata, jadi ketahui bahwa, bahwa diantara syirik dan jenisnya, itu adalah syirik cinta cinta yang tidak terpenuhi syarat kecintaan kita kepada Allah SWT, sama 50-50. Mencintai Allah 50%, mencintai yang lain 50%. Walladzina amanu. Ketahui orang yang beriman, sangat mencintai Allah dibandingkan dengan yang lain. Itu indikator keimanan. Nah makanya, misalnya termasuk orang mencintai Allah itu tandanya. Kita punya profesi setiap hari. Profesi kerja ya. Nah. Maka seorang yang beriman akan mengatakan Kerja itu akan di Dipandang oleh Allah sebagai Satu ibadah, manakala kala nah, Bagaimana supaya kerja saya itu jadi ibadah Ada syarat Pertama disertai dengan niat Kan gitu kan Banya Kita bekerja disertai dengan Niat, niat kita ada dua Memakmurkan bumi Jadi Allah itu suka Melihat hambanya memakmurkan bumi Memakmurkan bumi tidak dengan Membakar ban bekas Demu rame-rame, tapi namanya Memakmurkan bumi itu adalah dengan menggali Potensi yang Allah berikan kepada kita Bapak punya keahlian Ya, pengalaman bikin tempe Yang enak Ya, teman-teman di masjid Di musola kumpulkan ya, Pelatihan bikin tempe yang enak. itu, enak Itu bagus, itu memakmurkan bumi Bapak mempunyai Kemampuan manajerial yang cukup Lumayan, ya tidak harus di sekolah pelatihan pelatihan apa yang paling penting justru majlis taklim atau jamaah masjid musola kasih pelatihan. Ya. Jadi mereka selamatkan teman-teman yang satu jamaah di masjid kita selamatkan Bapak mempunyai keahlian bila perlu kuras semua ilmu pengetahuan Bapak setah pensiun kan gitu ya punya pengalaman ini ini ini, ini. di format sedemikian rupa bapa itu bermanfaat itu namanya memakmurkan bumi. Jadi imaratul art diperintahkan oleh Allah memakmurkan bumi itu adalah dengan menggali potensi yang Allah s.w.t. amanahkan kepada kita, kemudian kita manfaatkan. Bapak mempunyai segudang pengalaman luar biasa Pak, manajerial, pengalaman apa-apa. Kalau bisa, ya ada orang yang memformatkan, membahasakan dengan ini, tadi pengalaman Bapak berikan utamanya kepada saudara-saudara kita sama kamu sendiri. Lebih-lebih jika itu diberikan kepada Jamaah masjid, jamaah musholat Masya Itu cara kita memakmurkan bumi niat Pertama memakmurkan bumi Niat yang kedua Kita bekerja supaya menjadi ibadah Niat yang kedua Supaya kita tidak menyandar Kepada selain Allah Mengapa Bapak bekerja? Mengapa Bapak berprofesi? Agar tidak menyandar kepada selain Allah Allah tidak suka kalau ada seseorang, saya tidak perlu bekerja lah. Kenapa? Warisan bapak banyak, tanahnya saat berkapur tinggal berpaku tangan itu nggak, nggak disukai oleh Allah. Jadi tetap ya warisan itu sebagai harta yang ya tidak disangka sangka datangnya, tapi panjenengan itu pasti setiap kita mesti akan ditanya oleh Allah, ya memanfaatkan bumi dengan cara bagaimana bekerja karyawan, petani, berdagang itu yang kemudian kita jadikan jawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kami dulu mengelola tanah kami dulu mengelola kota dan kami dulu mengasah ini dan itu dan sebagainya niat pak kemudian yang kedua dikerjakan secara profesional profesional ya kemudian yang ketiga tidak melalaikan tugas melalaikan tugas nah, pokok jadi tidak kerja itu ndaknya tidak melalaikan tugas yang pokok seperti salat, Jumat, salat lima waktu ya. Jadi ini bila mana profesi kerja kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah, berangkat pagi jam 7, pulang jam 2, jam 3, jam 4, jam 6 sore tercatat sebagai satu amal ibadah manakala disertai dengan niat Niat memakmurkan bumi Niat supaya tidak menyandar kepada selain Allah Kemudian profesional, dikerjakan secara profesional Terus kemudian Tidak melalaikan tugas yang pokok Tugas pokok itu seperti Sholat ya, Kalau seorang ibu ya eh, Sebagai pendukung Kepala rumah tangga Dia adalah pengendali anak-anak Dia adalah pewenter Anak-anak Dia itu adalah madrasahnya anak-anak tetap sebagai seorang guru sebelum guru yang lain ibu dilaksanakan ya tidak kemudian berangkat pagi jam 6, pulang jam sore anaknya terbunglang nggak nggak bisa di nggak di, diberi pendidikan oleh ibunya ya ini akan menjadi sia-sia jadi tidak melalaikan tugas yang pokok sholat puas uh, tetap ya tepat waktu tidak lantaran pekerjaan itu kemudian Sholat zuhur kita jam 2 Jam 2 lebih ya Sebaik apapun Walaupun kita bekerja di sebuah lembaga Pendidikan Islam Kalau tidak dikerjakan secara profesional Maka syarat Salah satu diantaranya tidak terpenuhi Tidak akan menjadi sebuah amal sholai Kemudian yang berikutnya Hendaknya pekerjaan itu halal Hendaknya pekerjaan itu ha, halal Orang bekerja di perusahaan Minuman-minuman keras pak Ya, Pagi ketika berangkat, berdoa Subhanallah zizahkharolana hadha Wa makunnalahu mukrinin Maha suci Allah Engkau lah yang memperjalankan saya Kemana, ke tempat mana saya Menuju Dan kemudian dapat untung apa Kerepotannya apa, itu adalah Allah yang mengatur Doa subhanallah zizahkharolana hadha Ketika menerima gaji Alhamdulillahillazi rozakani Wah luar biasa Ya, Ada waktu senggang manfaatkan untuk sholat duha, wah lah luar biasa pak. Tetapi jika pekerjaan itu tidak halal, maka niat yang baik tidak akan merubah yang tidak halal itu menjadi halal. Makanya syaratnya hendaknya pekerjaan itu adalah halal, hendaknya pekerjaan itu halal. Kemudian manfaatnya jelas, manfaatnya jelas, ya manfaatnya jelas manfaatnya jelas, Pak. Jadi kalau kita itu bekerja intinya memilih satu pekerjaan yang hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh umat. Contoh, janganlah sekali-kali kita bekerja misalnya bikin petasan. Manfaatnya apa? Enggak jelas. Maka walaupun itu tidak haram karena manfaatnya tidak ada, Pak. Ya, maka tidak akan dicatat sebagai satu amal ibadah ya, manfaatnya tidak jelas bahkan mudharatnya lebih besar. Nah, syarat inilah yang harus dipenuhi manakala kita ingin agar ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan profesi yang menghabiskan waktu itu dicatat sebagai satu amal ibadah. Ajak untuk berbuat maksiat kepada Allah jangan ditaati ke kemaksiat, ajakan kemaksiatan itu tetapi tetap wassahih huma temani ya kita hormat tetap di dunia ma'rufah di dunia ini dengan bahaya. baik jadi tidak lantaran kedua orang tua mengajak kubur, terus kemudian kita tinggalkan dan kita benci tidak ya jadi syirik taat ketaatan seseorang kepada pimpinan kepada uh, dalam rangka untuk maksiat kepada Allah itu maknanya begitu itu sirik, termasuk sirik besar Kemudian sirik niat Sirik niat Ya, seseorang Melakukan satu ibadah Eh, niatnya untuk mengkelabui Ya, seseorang Supaya dikatakan bahwa dia itu orang yang beriman Padahal menyimpan kekufuran. Jadi niat beribadah Tidak karena Allah Beribadah tujuannya adalah untuk siasat Terus sirik doa Kenapa ini saya hanya terangkan sebintas karena nanti saat mintaraga itu akan menjelaskan masing-masing ini Pak dengan topik-topik satu persatu. Ya, ada pembahasan berikutnya. Jadi syirik doa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa berdoa kepada selain, jadi gambarannya seperti itu. Jadi perbuatan syirik yang besar itu kalau disimpulkan menjadi empat itu jenisnya, doa, niat, taat, kecintaan nah intinya kalau kita ingin menjadi orang yang ahli tauhid tidak berbuat syirik ya tentunya kesintaan kita kepada Allah melebihi daripada yang lain ketaatan kita kepada Allah melebihi daripada yang lain kemudian niat kita karena Allah dan doa kita panjatkan hanya kepada Allah swt ya jadi kita harus yakin bahwa Allah swt itu mahaskala galanya tak terkecuali ya termasuk kehendaknya itu paling tepat jadi dalam surat Al-Furqan ayat 2, Al-Furqan ayat 2 itu Al-Furqan ayat 2 ya Allah berfirman, "Wa khalaqa kullasyai'in faqaddarahu taqdiran." Artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Tidak ada satu perkiraan yang lebih hebat dibandingkan dengan perkiraan Allah. Jadi kalau ada seseorang ahli ekonom misalnya apa? Ya? Ekonom Ahli ekonomi. Ya, memprediksikan nanti tahun 2013 perekonomian Indonesia itu akan begini begini gini. Sementara dia itu adalah betul-betul ekonom yang sangat handal. Ya, melebihi dari Sri Mulyani misalnya, dibutuhkan oleh negara-negara yang lain. Kok kemudian memprediksikan, kira-kira kita mendengar enggak? Mendengar kan pengamat ekonom kan gitu kan ya. Ini baru manusia. Tepat sekali bagaimana perkiraan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu, ya Allah satu saat memberi kenikmatan, satu saat menguji kita. Kita rela, tulus dan ikhlas karena ukuran yang Allah Swt. telah tetapkan itu sudah yang paling hebat. Karena itu belajar dari bapak kita Ibrahim Alaihissalam diuji dengan satu ujian yang tidak pernah dibayangkan oleh beliau bahkan kita. Diuji kok disuruh menyembelih anaknya itu ya. Dan bayangan beliau tidak pernah mengatakan ini paling-paling lumbuhanlah hanya ujian. Tidak bayangan beliau anak yang saya tunggu kehadirannya 100 tahun sebentar lagi akan meninggal dunia. Itu bayangan beliau. Tetapi beliau Ibrahim tidak pernah curiga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perintah apapun cemas juga tidak, menawar juga tidak kan? Nabiullah Ibrahim alaihi wasalam, ya Allah tidak mengatakan begini. Mendingan saya miskin selama hidup Gak apa-apa ya Allah saya terima Daripada harus menyembelih anak saya sendiri Mendingan saya menderita dengan Ujian Sakit atau apa selama hidup Daripada saya harus menyembelih anak Gak begitu Ibrahim Karena apa? Ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah itu Adalah yang paling tepat Kalau kita belajar agama Nikmat Pak hidup ini Semua persoalan itu Bisa diselesaikan dengan agama Ekonomi, sosial Ya, Rumah tangga semua Karena itu Al-Quran mengatakan Ma'farrodna fil kitabi min Tidak aku tinggalkan sedikit pun Kecuali Al-Quran itu semua membahas Berbagai macam aspek kehidupan ini Dibahas oleh agama Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan Persoalan saya ini persoalan ekonomi Agama gak menjawab deh Gak usah dalil-dalil uh, agama oh, Ada persoalan ya Ekonomi di dalam Al-Islam Persoalan ini urusan internal rumah tangga. Enggak usah deh solusi agama-agama apa. Ini khusus rumah ada semua. Jadi kalau kita merujuk kepada agama, kepada ayat-ayat Allah nikmat. Karena itu Al-Qur'an diperkatakan sebagai si syifa, obat. Bayan, penjelas. Kalau kita masih ragu, bingung, dalam kehidupan inmumat Al-Quran menerangkan, menjelaskan Oh begini cara hidup yang nyaman Begini cara hidup yang nikmat Dan sebagainya nah, Oleh karena itu hanya Allah yang mempunyai Itu semua Setiap hari kita maliki omiti Dialah Allah yang menyelesaikan masalah Dialah Allah yang memiliki Segala sesuatu yang kita butuhkan Nah kalau sudah seperti itu Kenapa kita menyembah Nah arti sembah itu ya ini Pak apa sih yang dimaksud dimaksudkan? Menyembah itu di dalamnya ada unsur doa Di dalamnya ada unsur niat Di dalamnya ada unsur ketaatan Di dalamnya ada unsur kecintaan Terus Bapak bertanya Tuhan itu siapa? Yang didoai, yang diniatkan untuknya Yang ditaati dan yang dicintai Ketika empat poin ini salah Tidak kita alamatkan kepada Allah Disitulah syirik terjadi untuk apa kita beribadah? Ya agar doa kita kepadanya Agar niat kita tertuju kepadanya Agar ketaatan kita itu Sepenuhnya untuk Allah dan kecintaan kita alamatkan Ibadah ilah Tuhan itu dalam rangka ini Empat poin ini Ya karena itu Ketika empat jurus ini Tidak dialamatkan yang sesungguhnya Disebut dengan si jirik. Berarti gagal Kehidupan kita tidak mengenali Tuhan Tidak mengenali Allah yang menciptakan kita Ya, baiklah Bapak Kita kembali ke Alhamdulillah Sudah ada di tangan kita masing-masing Makalah Ya, untuk halaman yang pertama Secara garis besar, nanti Bapak kembali Dan sudah saya jelaskan Ya, pembahasan pokok itu An-Nisa ayat 48 ya, nanti bisa di uh, Buka kembali Sudah ada di situ Nah, sekarang kita buka halaman yang kedua Halaman yang kedua Jadi Kita telah membahas sirik besar Sekarang sirik kecil Ya sirik kecil Ya sirik kecil itu Yang seperti apa Ada ya pernyataan Rasulullah Yang mengatakan Sesungguhnya yang sangat-sangat Saya khawatirkan Menimpa pada diri umatku itu adalah syirik yang kecil. Kalau syirik besar pelakunya itu rata-rata terasa usai berbuat syirik. Tapi yang namanya syirik kecil itu pelakunya tidak merasakan, mbak. Ya, yang namanya pasir terus numpuk-numpuk menggunung menjadi batu menjadi gunung. Tapi kalau gunung batu besar ada waktu ada penghalang nih harus ditiadakan. Sehingga Rasulullah katakan yang justru saya khawatirkan menimpa pada diri umatku itu adalah syirik yang kecil yang tidak terasa pelakunya. Ya, contoh-contoh dari syirik kecil. Contohnya apa? Syirik kecil itu ya sedikit dari riya adalah syirik kecil berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya sedikit dari riya adalah syirik. Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi riya lah pamer lah mengharap pujian dari manusia. Ini nanti akan dijabarkan di bawahnya. Yang namanya riak itu seperti apa saja. Nah Nanti macam-macam riak itu di di pointkan yang di. Kemudian yang kedua adalah bersumpah dengan selain Allah. Kadang banyak yang keliru, pak. Ya bahkan kemarin di TV juga adaan. Wah dia sudah bersumpah demi Allah, demi Rasul. Ya sumpah itu hanya menggunakan nama Allah. Billahi, wallahi, ta'lawhi titik kata rasul ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh bersumpah itu hanya menggunakan nama Allah titik selain Allah tidak Rasul kita hargai kita hormati kedudukannya tetapi tidak boleh didudukkan sama dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala makanya bersumpah itu hanya menggunakan nama billahi wallahi tallahi Jadi pandangan tidak boleh bersumpah saya sumpah demi Allah demi rasul Salah. Demi Allah titik, ya tidak boleh. Nah, jadi bersumpah dengan selain Allah itu termasuk riyad, termasuk sirik kecil, termasuk sirik, ya sirik kecil. Nah kalau terus menerus ya menjadi besar kan. Kemudian yang ketiga ini yang perlu saya jelaskan tatoyur, ya tatoyur di bawah diterangkan, ya, diterangkan Insya Allah tatoyur kita baca dulu aja nanti kita jabarkan yang tidak dijelaskan di sini pak tatoir yaitu ramalan pesimis dengan melihat burung nama-nama kata-kata tempat-tempat tertentu dan lain sebagainya nama kata-kata tempat ya uh, pencegahan siri kecil <tuh> pencegahan siri kecil kita baca dulu Uh, pencegahan dengan menjadikan amalan itu karena Allah semata. Jadi kalau kita ria, ah, kembalikan. Ya Allah, saya tidak mengharap, saya nggak mau kalau hanya kalau dibalik dari amalan saya itu ternyata adalah pujian dari seseorang. Sementara saya nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, nggak -apa. mau ya Allah. Ya karena itu karena Allah kita lakukan. Adapun ria yang sedikit. Dapat mencegah dengan Dapat dicegah dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai manusia, jauhilah sirik kecil Sirik ini Sesungguhnya dia lebih samar daripada eh, Apa? Daripada rayap, rayap oh, Rayapan semutnya Lalu ada yang bertanya Bagaimana cara kita menjauhinya Sedangkan dia lebih samar Daripada rayapan semut Ya Rasulullah Beliau bersabda, ucapkanlah Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung Kepadamu dari memper Mempersekutukanmu Dengan sesuatu yang kami ketahui Dan memohon ampun kepadamu Atas apa yang tidak kami ketahui Kalau dalam bahasa Arab Allahumma inna na'udu bikamin an-nusrika bika Bikasa'an na'alamuh wa nastaghfiru kalimah la na'alamuh Ya Allah Berikanlah rizki kepada kami Agar ikhlas di dalam melaksanakan tugas ini Ya yes, pokoknya berdoa Jadi hilangnya Ria itu dengan berdoa Memohon agar diberi Rizki berupa Eh, las ya. Kemudian adapun pun Kahfarot itu penebus dosa Atas bersumpah dengan selain Allah Maka beliau bersabda Siapa saja bersumpah atas nama Lata dan Uza selain Allah Maka ucapanlah La ilaha illallah Jadi Wallahi atau Demi Allah, demi Rasul La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Jadi Nah kita bertaubat, menyesali dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang itu bersumpah ya, demi langit, demi bumi, demi matahari, demi apa tidak boleh, Pak. Sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian khawarat tatayur, ramalan burung buruk ya, pesimis, Rasulullah bersabda, siapa saja dihalangi oleh ini nih, penting, Pak. Ya. Uh, Oke okay, sampai di sini uh, saya jelaskan dulu tatoyur itu apa? lebih jelasnya lagi yang namanya tatoyur itu adalah pertanda sial. Pertanda sial. Nah, ini yang saya Ini ini ini hadis Rasulullah pak. Pertanda sial itu diantaranya dengan rumus nah, ada angka. Misalnya angka 13 angka sial. Apa hubungnya dengan 13 belas? Ya, sehingga 1 2 sampai 11 12. Ah. Kemudian 12 ini setelah 12 itu langsung kemudian ke 14. 13 enggak mau karena itu dianggap sial. Ilmiahnya mana? Enggak ada ilmiahnya. Nah, itu tata yur, itu ada, Pak. Memang ada sejak zaman sebelum nabi muncul. Tapi itu sudah dilarang nanti kita baca hadisnya. Ya, nanti. Kemudian eh, angka ini Berikutnya adalah tempat. Yunusaiul, Pak. Ini belajar agama lah ya. Jadi budaya adat kita indahkan sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Kita tadi sudah sepakat. Kecintaan kita kepada Allah melebihi daripada yang lain. Asal itu wahyu kita dahulukan. Ya, sebab kita harus tahu, Pak Yunusaiul, ya. Kita hargai nenek moyang kita Kita hargai orang tua kita Kita hargai budaya kita Senyampan, tidak bertentangan dengan kita Sebab bagaimanapun nenek moyang kita Dulu dunia kan Hindu dan Buddha kan Sehingga adalah warisan-warisan Sekarang justru kita Jadi kadang-kadang begini Pak Ada orang yang mela, melestarikan Budaya yang bertentangan dengan Islam Karena itu adalah budaya nenek moyang Ini budaya leluhur kita Harus kita jaga, kita rawat Menurut bahasa agama Pak jika budaya itu salah, segera Bapak tinggalkan Dan mohonkan ampun orang tua kita Tapi jika itu bertentangan dengan akhidat Islam Malah Bapak lestarikan Itu menjadi alfat bahaya bagi yang memunculkan Yaitu nenek moyang kita Kan, ajaran agama kan Siapa yang mengajari baik ya Yang mengajari itu dapat pahala terus Lantaran diamalkan kan gitu Yang mengajari buruk, budaya buruk Maka dia dapat dosa Dan dosa-dosa orang semakin banyak yang mengamalkan Semakin banyak dosanya kan begitu kan Makanya kalau ada budaya buruk Artinya bertentangan dengan agama Justru kasih sayang kita kepada orang tua Kita itu memohonkan ampun Insya Allah diampuni oleh Allah Bukan malah melestarikan, mengburuk Namanya manusia punya keterbatasan Kita punya salah Orang tua kita punya salahan Diluruskan Segera ditinggalkan kebiasaan buruknya Ya kadang-kadang begitu, ini budaya leluhur kita Harus kita, iya kalau memang itu benar Menurut agama, kalau tidak Tidak usah ngotot kita Malah kasihan kan Karena ketika dia itu salah, salah-salah-salah Terus Pak, semakin banyak yang mengamalkan Semakin besar kesalahan yang harus dia Terima dari Allah SWT. Kan begitu kan, Bapak mengajari Baik pada satu orang Satu orang me menularkan pada yang lain semakin banyak yang mengerjakan atas kebaikan yang dimunculkan oleh bapak semakin banyak pahala yang bapak terima itu kaidah agama mengatakan seperti itu nah tatayur pertanda sial terkait dengan tempat misalnya rumah tusuk sate ya apa Pak? ya tusuk sate ini rumah ya ini jalan nah, pertanda sial nah, ini kan tusuk sate ya ini kalau Bapak mempunyai Pengertesan Ya, karena ini bahaya Motor nabrak, um, biasa ini. Ya itu ilmiah Tapi kalau kemudian tusuk sate Pokoknya nasibnya itu sial Terus kerja apa saja orang datilah Nah, Bapak bisa mengatakan Bapak bisa mengatakan Jangan ngomong begitu Ustaz Saya punya tetangga rumahnya tusuk sate Jangan dari awal sampai akhir Itu ah, kehidupannya repot Ya, itu namanya fitnatul akidah. Ada fitnatul akidah. Karena itu menjadi sebuah keyakinan, maka terjadi Allah mengatakan bagaimana? Ana indazoni atithi. Saya Allah akan mengikuti apa yang menjadi persangkaan hamba. Sesuatu yang salah diakini benar. Sudah. Ikuti dilalahnya nasib-nasib. Makanya nanti ada, ya, ada, ada ada ada hadis berikutnya nanti kita lanjutkan. Terus berikutnya lagi, Pak? pertanda sosial terkait dengan waktu, ya waktu, misalnya Yunseu, orang tua kita meninggal hari Jumat Kliwon misalnya ya, nah, wah Jumat Kliwon jangan pergi, bahaya itu, ya kan? Yunseu loh, Pak Yunseu. Saya sebagai seorang anak Indonesia Sangat menghargai budaya Sangat menghargai pesan dan wasiat Nasihat orang tua Kita hargai Tetapi sekali lagi ketika Allah dan Rasulnya Kemudian menyampaikan pesan Maka Allah dan Rasulnya itu lebih kita kedepankan Sepakat kan begitu kan ya. Jadi Jumat Kliwon Jangan pergi Ini meninggalnya bapakmu Ini meninggalnya ibumu kan gitu kan ya yang saya lupa ini bukan NU bukan Muhammadiyah semua ya meyakini seperti itu ini namanya tato yur itu namanya tatoi ciri pertanda sial padahal kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah jadi nasib buruk dan baik itu tidak dipengaruhi oleh apa kecuali itu kehendak Allah kecuali ilmiah nasib buruk dipengaruhi oleh gugalugalan naik motor Buanter kayak kayak ya kemungkinan. Nah, ini namanya ilmiah kan? Ugal-ugalan, buanter banget, kecelakaan. Nah, ini ilmiah. Tidak memelihara kesehatan, sakit-sakitan, makan apa adanya, apa dalam arti semua dimakan. Nah, ini namanya ilmiah. Nah, mendatangkan penyakit. Tetapi sial itu tidak ditandai dengan tempat, tidak ditandai dengan waktu, tidak dirumuskan dengan angka itu namanya tapo yur ada lagi pak nabrak kucing dengan apa kucing kan gitu kan ya terus terang kita dari dulu juga diyakinkan seperti itu kan gitu kan ya hmm. jadi wah akhirnya kucing itu harus dirawat ya kemudian dikasih uh, ini ini dan itu dan sebagainya dan sebagainya ya nah, nah dalam agama dalam akidah buku-buku kitab-kitab kuning kita itu Ya, Abdiyaratu minasyiriki Tata yuri itu termasuk berang syirik ada Nasib dipengaruhi oleh kucing Nasib dipengaruhi oleh luwak atau apa Gak ada Nasib itu datangnya dari Allah Itu kehendak Allah Cara menangkisnya Memohon kehadirat Allah S.W.T Makna la hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan upaya Tidak ada yang mempengaruhi apa-apa Kecuali kehendak Allah S.W.T Ya Jadi tata itu terkait dengan masalah hari terkait dengan masalah tempat, terkait dengan jenis barang atau ucapan, ya, ucapan. Ya, misalnya orang mengatakan ya apa ya? Ya jangan ngomong begitu, nanti kualat kan, gitu, kan? Ya, kalau orang ilok ya. Nah, jadi kalau omongan itu memang omongan yang jorok ya, ini ya kan enggak boleh. Tapi omongan yang bagaimana misalnya ya? Oh, ini ini ini ini ya. Misalnya hasil uh, oh, kamu kok sehat sekali? Ya saya dulu pernah, Wah, kamu sehat sekali. Eh, ditegur sama nenek saya kan gitu Panjang ah, ngomongnya ya kue. Ah, nanti terus kemudian nggak sehat ini ini Apa hubungannya mbah <laughs> Nah ini namanya tato yur. Jadi kalau meyakini dia omong sehat, nanti gituan ya. Nah itu namanya tato yur sekali lagi. Eh ini kita lanjutkan Mbak. Kita baca sekarang hadis ya. Tadi kan kemudian kafarot tato yur. Ramalan buruk, pertanda sial, pesimis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis, Pak, hadis ya, wahyu. Apa kata Rasulullah? Siapa saja dihalangi oleh tatoyur dalam mendapatkan keperluannya, sungguh dia telah berburuk, telah berbuat syirik. Siapa saja dihalangi oleh tatoyur dalam mendapatkan keperluannya, sungguh dia telah berbuat silik. ini hadis rasulullah. artinya begini pak, bapak sudah membuat jadwal tanggal 12 oktober ke bandung ada acara seminar. tanggal 12 oktober misalnya ya, udah acara bandung udah kontak-kontak udah persiapan dan sebagainya. begitu mau berangkat, ya kemudian diingatkan oleh nenek atau ibu atau siapa, oh mau kemana kamu? itu ya misalnya mau ke Bandung ada acara gini eh coba jangan-jangan jangan-jangan hari ini meninggalnya ohlah hari ini hari sial bagi kamu hari naas bagi kamu ya begitu Pak ya makanya itu yang dimaksudkan siapa saja dihalangi dihalangi oleh tatayur pertanda sial tadi dalam mendapatkan keperluannya jadi keperluan mau ke Jogja keperluan mau ke Bandung dihalangi lantaran tatoyor itu tadi tatoyor dengan waktu kan ini hari meninggalnya fulan sungguh dia telah berbuat syirik dia telah berbuat syirik ini rasulullah yang mengatakan sahabat bertanya sahabat bertanya apa penebus dosanya kalau sudah terlanjur seperti itu ya jojo terjadi beneran bu ini bulan syafar ini bulan suro beranggawe nanti mbok mbok rataknya ambruk atau apa nih? Jangan-jangan kan gitu ya. Padahal sudah rembuk dengan calon besan ini terus dipengaruhi karena tatoyur, karena bulan ini mendatangkan sial, bulan ini jadi begini, Pak. Jadi begini, Nun Sewo ya. Saya tanya dengan, ya monggolah, panjengkan renungkan aja usahakan untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, setelah itu pelan-pelan kita manage kan gitu kan. Oh ya, Pokoknya jangan terlalu emosional. Kalau selama ini kita meyakini seperti itu kan gituan ya. Zaman dulu, zaman Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang Arab, orang Syria itu meyakini bahwa bulan Safar, Safar itu setelah Syuro ya, Syuro Safar kan, Safar itu bulan yang mendatangkan balas. Mereka meyakini bahwa bulan itu ketika kita punya hajat, uh bahaya sekali. Sehingga pada saat itu Ya orang-orang nggak -orang berani melakukan acara pergi ke tempat yang jauh beranggawe hajatan pada bulan Safar so nggak berani. Akhirnya Rasulullah kemudian ini satu. Yang kedua kalau ada burung gagak datang, uh pertanda sial. Orangnya itu takut. Terus kemudian mengadakan selamatan, mengadakan apa acara apa, saking takut gara-gara lambang gagak tersebut. Itu sejak zaman Rasulullah itu ketika diutus awal kali. Sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis dan itu dari wahyu. Beliau mengatakan la safara wala tiarata wala hamata. Tidak ada kaitannya dengan bulan Safar, Rasul ini mengatakan, tidak ada kaitannya dengan gagak, ya. Tidak ada kaitannya dengan sesuatu ketika seseorang itu mendapatkan ujian atau musibah. Jelaskan Rasulullah. Nah, kita kemudian tidak boleh menawar, tapi kan ini kan leluhur ya Nabi kita dahulukan dulu kan wahyu itu kita dahulukan. Nah terus kadang-kadang nah, kalau saya lihat pak ya perhitungan-perhitungan seperti itu nggak pas nggak sama gitu maksudnya begini orang Banyumas yang ditakuti bulan apa pak? Sarto paeng bulan bulan suruh kan nggak berani barang gawe ini kan? Orang Banyumas itu takut dengan bulan suro dan sewu, ya makanya sering terjadi kalau bulan suro kok bilang barang gawe atau hajatan, wah ada aja Nah itu manusia sedang diuji karena keyakinannya seperti itu maka setan itu kan ketika dikutuk oleh Allah Swt tidak akan masuk ke dalam surga maka setan itu kemudian meminta kepada Allah ya Allah tolong beri fasilitas kepada kami untuk menggoda manusia. Akar manusia nanti di akhirat menemani kami masuk ke dalam siksa api neraka diberi oleh Allah. Sehingga keyakinan yang salah kadang-kadang nyata, tetapi tidak semua yang nyata itu adalah benar. Sihir, ya. Nyata orang disihir menjadi di meninggal, iya Pak. Bukan berarti tidak, tapi bukan berarti perbuatan itu dibenarkan, kan begitu? Keyakinan itu dibenarkan, bukan. Sehingga orang Banyumas meyakini bahwa bulan Suro itu bulan yang naas. Tapi kalau orang Demak, saya dari Demak, itu bukan bukan bukan bulan Suro, tapi yang ditakuti itu adalah bulan Apit. Apit itu setelah Sawal, Sawal Zulqa'dah itu, Pak. Sekarang ini bulan Apit kita ya. Itu ditakuti kalau Suro banyak barang gawe. Jadi ini, ini kan enggak pas beda dengan agama kan? Kalau agama itu memang jelas Sholat universal, sholat berjamaah dapat pahala 27 itu tidak hanya berlaku bagi di Indonesia, di Arab Saudi, di Amerika, di mana orang yang sholat jamaah itu mendapatkan kelipatan sekian. Nah keyakinan keyakinan yang keliru, syirik di mana saja syirik itu dilarang tidak hanya itu dilarang di Indonesia tapi kalau di sana enggak enggak ada itu agama yang kaitannya dengan keyakinan. Nah ini pelan-pelan nah, kita berusaha Untuk meluruskan akidah kita Ya, jadi itu Tato Yur namanya, pertanda sial Sial itu dihubungkan dengan waktu Rumus, ya, angka Atau tempat Ya, perapatan, sehingga kalau kita lewat Kemudian ngebelkan tim Nun La Lahaw lawala kuwaka illa billah, Ya, nah ini Pesan agama Pak, pesan agama Bagaimana kita tidak percaya, Wong agama itu pesannya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Saya ulang. E, siapa saja dihalangi oleh Tatayur dalam mendapatkan keperluan sungguh dia telah berbuat syirik. Sahabat bertanya apa penebus dosanya. Beliau bersabda mengucapkan ya Allah tiada sesuatu kebaikan kecuali kebaikanMu dan tidak ada e, kesialan kecuali kesialan dengan kehendakMu dan tiada Tuhan selain yang hak selain Engkau. Jadi ada bahasa Arabnya Allahumma la ya'ti tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala sayyad. dan tidak pula yang mampu mendatangkan keburukan nasib buruk kecuali Engkau. La haula wala quwata bika. Ya, tidak ada daya dan upaya kecuali yang datang darimu, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Udah. Jadi Bapak kalau kemudian dihantui dengan aduh saya kemarin nabrak kucing hilangkan dengan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah dan tidak pula keburukan kecuali Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan itu Rasulullah yang mengajarkan doanya itu seperti itu. Ya, jadi tidak usah eh, khawatir dengan ucapan-ucapan, ocoo ocoo, beneran ya terjadi ketipakan atau ketipan cetakan itu apa-apaan itu. Ya, sepanjang itu tidak ilmiah, tidak perlu kita yang Ya berikut tinggal sedikit macam-macam meriak -macam Pak ya. Jadi jadi eh, saya jelaskan, tatajur, tatajur, jika hanya khawatir itu termasuk dosa apa sirik kecil. Tetapi kalau seseorang meyakini wah pasti saya akan mendapatkan bala ini karena nabrak kucing itu menjadi dosa besar sirik besar. Maupun berangkat ke Bandung ternyata hari ini adalah hari kematian Fulan. Wah ya was was sirik kecil Pak. Tapi kalau dia meyakini, pasti-pastilah berupa apa itu pasti ada teguran dari Allah. Kalau dia yakin 100% bahwa ini tidak boleh kita lakukan sebuah perjalanan, maka kemudian berubah menjadi syirik yang besar. Macam-macam ria, ada empat jenis ria. Ria yang menjadi faktor penyebab dilakukannya sesuatu perbuatan. Seperti kondisi yang terdapat pada pelaku munafik besar. Artinya apa? Riyak itu yang mendorong seseorang kenapa infak, yang mendorong kenapa seseorang menolong yang lain, itu riak kan kita pak ya? Riak disebabkan karena pendorong, ya berbuat baik itu tidak karena Allah itu riak. Yang kedua menjadikan sesuatu amal perbuatan sama untuk Allah dan riak infak mengharap ridho Allah swt dan juga mengharap pujian dari manusia, ya mengharap ridho Allah juga ridho dari Manusia Jadi diambililah Karena Allah juga karena manusia Pelaku semacam ini Dan yang sebelumnya berdosa Dan tidak mendapat pahala Amal perbuatannya tidak diterima Jadi niat karena Allah Juga karena yang lain Tidak diterima oleh Allah SWT ya. Kemudian yang ketiga Suatu amalan asalnya diniatkan Untuk Allah semata Kemudian dimasuki niat riak Jika dia mampu menolak riak ini atau menghindarinya hal tersebut tidak merusak amalannya karena Allah pertama Pak. Tapi terus kemudian banyak yang e, memberikan respon gitu kan, wah luar biasa Pak. Ya, jenderal lah kemarin datang sana bagi-bagi dan akhirnya masuk oh iya ya Amin ya, ya. Terus menjadi mongkok gitu loh. Menjadi dan gitu ya. Terus kalau kemudian kita kubur Allah karena Allah saya lakukan insyaallah hilang. <tuh> Tapi kalau dikembangkan riaknya nanya lagi gimana kemarin kira-kira teman-teman? ya saya sudah sering melakukan seperti itu tidak hanya di situ saja di tempat-tempat yang lain saya juga begitu <tuh> <tuh> kalau dikembangkan ya menjadi hilang <tuh> kemudian yang keempat terjadinya riak setelah amal perbuatan dikerjakan <tuh> kondisi ini hanyalah gangguan hati yang tidak di, yang tidak berpengaruh kepada amalan dan pelakunya jadi mudah-mudahan orang menjadi mengerti siapa saya Mudah-mudahan orang paling tidak Ya, tahulah siapa saya Kan gitu, nah, muncul <kuh> Itu riak ya, Gaguhan hati <kuh> Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan Masih ada sedikit waktu Pak Saya persilahkan, barangkali ada yang Perlu ditanyakan monggo Menyesuaikan dengan waktu, jadi yang pertama Taubat atas dosa Yang pernah kita lakukan, jadi intinya Dosa besar itu banyak ya zina dosa besar mencuri uh, di atas 6 juta dan di tempat persimpanan ini ini juga termasuk kategori dosa besar ya macam-macam tapi yang paling berat di antara dosa besar itu adalah syirik gitu ya nah dosa besar yang namanya syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali pelakunya taubat sedangkan dosa-dosa yang lain bisa jadi walaupun pelakunya itu tidak merasa taubat bisa jadi diampuni oleh Allah lantaran kebaikan-kebaikan yang selama ini ia lakukan. Salat, puasa, banyak langkah menuju ke masjid, mengendalikan hawa nafsu, macam-macam. Nah, ada beberapa dosa yang hukumannya itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Seperti mencuri potong tangan, berzina di dera, dicambuk dan gitu Pak ya. Ada beberapa dosa yang hukumannya itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kemudian negaranya itu negara Islam, <coughs> maka itu diterapkan hukum-hukum itu. Begitu kan? Lah, yang menerapkan hukum itu adalah pimpinan. Jadi tidak hanya sekedar, "Yuk, saya dicambuk supaya." Enggak, enggak begitu maksudnya begitu, Pak ya. Nah, kita hidup Jadi artinya tidak semua taubat itu harus diserahkan kepada imam. Adalah taubat yang terkait dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah di dunia ini. Potong tangan, cambuk dan gitu kan, zina dan lain sebagainya. Kan begitu, Pak? Lah. Nah, kalau syirik kan justru menyesal meninggalkan gitu kan ya dari perbuatan syiriknya. Cukup itu. Kalau zina kan kalau dia sudah berkeluarga dirajam. Kalau dia itu belum berkeluarga cambuk seratus kali. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an kan begitu. Nah, kalau itu sudah diperlakukan, maka seperti halnya dia tidak melakukan dosa. Terus pertanyaannya Bagaimana Kalau seseorang itu Belum dihukum secara agama Di dunia ini Apakah taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu SWT Insya Allah diterima Seperti tadi saya katakan Akhir dari surat Al-Furqan Insya Allah diterima Kalau dia menyesal Berjanji Tidak akan mengulangi lagi Kemudian sikapnya itu menunjukkan Bahwa dia itu menyesal ya Menyesali Di antaranya kalau diungkit Masa lalunya marah itu masa lalu itu almarhum sudah gitu kan ya. Uh, tapi kalau kemudian diungkit masa lalu diasik mengulangi lagi ya ini belum bertauhid namanya ini, Dan gitu pak ya. Jadi insya Allah kalau taubat kita itu benar-benar taubat menyesal mengubur dengan kebaikan, insya Allah dosa-dosa apapun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan dengan imam itu uh, adalah hukuman yang ditetapkan oleh Al-Quran ya itu yang melaksanakan itu adalah bukan perorangan tetapi lembaga pemerintah gitu maksudnya begitu Pak yang disebut dengan imam dalam bahasa uh, negara Islam. Jadi infak itu artinya kemudian diumumkan. Jadi ada kaidah Pak, saya saya sudah catat Pak itu Pak. <tuh> Jadi ikhlas itu ada beberapa kaidah. Ya. Jadi <tuh> kaidah ikhlas, indikator ikhlas lah gitu ya di antaranya Pak. Ya ikhlas itu tandanya adalah keseimbangan antara uh, keseimbangan antara zohir lahir pak ya zohir lahir ya dan qatim nah. jadi ikhlas itu adalah keseimbangan antara zohir dan qatim itu ikhlas apa yang dimaksudkan dengan zohir zohir itu pak ya nah, nih didukung Didukung nah, Kemudian Dipuji itu. Diberi imbalan nah, Dukungan Sedangkan batin lawan kata Dicela Celaan nah, Kemudian sama Celaan terus tidak diberi imbalan nah, Itu ikhlas Jadi bagaimana, bagaimana maksudnya Pak seseorang melakukan pekerjaan baik ada yang mendukung atau tidak baik dipuji atau dicela diberi imbalan atau tidak kualitasnya sama itu ikhlas ya seorang mubaligh menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat ada amplopnya atau tidak kualitasnya sama ya itu kalau ada ya rezeki kalau enggak itu udah memang kewajibannya itu ikhlas tapi kalau, wah ini tempat yang basah ini ya Pertamina <girly> Wah, pokoknya persiapannya mateng Harus lucu-lucu, harus bagaimana Supaya orang puas, kuas ya. nah, Nanti di tempat yang Biasa-biasa kelihatannya kering Kok rajunjang maning, gak apa-apa Nah gitu kan ya Itu namanya tidak ikhlas Jadi kalau ditanya Bagaimana seorang mubalek itu dapat amplop Ikhlas apa tidak, ya terserah dia itu belum bisa, bisa bisa menjawab pak kalau dia mengharap dari dakwahnya itu adalah amplop ya nggak eklas tapi kalau ini adalah sesuatu yang harus saya sampaikan saya jelaskan dan ini adalah misi kehidupan saya kemudian Allah memberikan rizki itu namanya dua kebaikan hasanat hasanatain namanya khusnayain dan itu halal halal saja ya asal dia itu bisa manage ya nah. trigohir dan batenya itu sama pak jadi Panjenengan memberi Infak ke Fatimah Tuzahra misalnya Satu juta, mau diumumkan atau tidak Itu kepentingan panitia Saya sudah memberi karena Allah Ya, kalau diumumkan Itu kepentingan panitia Barangkali untuk menarik yang lain Karena apa? Agama itu nasihat, kata Rasulullah Adin an-nasihat Agama itu identik dengan nasihat Maknanya bagaimana Pak? Ya, kalau kemudian Ya Nah, ini mau renovasi masjid ya tolonglah, dan kita harus ikhlas semualah ya, setiap pertemuan ada kotak pak ya, terus tutup ya, kalau ditutup terus yang masuk ya seribu, seribu setiap pertemuan dapat 35 ribu ya kapan bisa bongkar masjid ya kan agama itu nasehat perlu diajak bapak bukan seribu pak kalau bisa ya seratus ribu lah setiap pertemuan bagaimana kalau, nah sekarang renovasi butuh seratus juta Nah, Pak Ahmad, berapa kira-kira? Ini orang yang tengah-tengah, tidak kaya juga tidak Strategi kan? Ya udahlah saya 2 juta Ya Yang lebih kaya kan, masa 1 juta kan lebih kaya kan? Ya monggol ahmanut lah saya Berapa kira-kira Pak? kan? Gitu kan. Ya, yang namanya emosi seorang kan perlu digiring Pak Nasihat, itu namanya nasihat gitu. Nah sehingga kalau ditanya, Pak Ustadz kalau ada orang yang nyumbang Kemudian diumumkan, itu ikhlas apa tidak Ya tergantung yang bersangkutan Kalau kemudian Nyumbang 1 juta diumumkan Nah, ini namanya Panitia Cerdas, bagus itu Saya kemarin Bantu 5 juta, amplop gak diumumkan Di apa, Duh, payah itu gitu kan? Nah ini Saya mau ini, suka ini, jelas Nama saya sana. Nah kalau begitu Ada-ada ya pahalanya pak tak kalau sudah diberi mau diumumkan atau tidak itu kepentingan panitia, itu urusan panitia. Saya sudah memberi karena Allah Swt. Makalah, begitu pak ya. Jadi tidak mengurangi. Makanya johir, dari itu diumumkan atau batenya sama diumumkan atau tidak kualitasnya sama. Tidak berarti ketika diumumkan ya. Pokoknya besok kalau impak ya, nis ini aja ya, bu ini nih lebih profesional itu diumumkan ya ini ini semua orang tahu ya kalau begitu ya mengurangi. Nambung dengan ini pak. ya Perban maksudnya Ya, mau Panitia Ya, bagaimana panitia Kalau tanpa diumumkan ternyata Waduh, setiap hari daftar banyak Ini sudah 10 sapi ini Aduh, bingung enggak ya Enggak usah diumumkan, om sudah banyak berdatangan Tapi kalau dari kemarin Tiga orang melulu enggak nama-nama Ini enggak perlu diumumkan Nah, itu teknis lah Ya, ini kan Masa dari kemarin ini baru tiga aja. Masa sekampung ini baru tiga yang daftar kan gitu kan? Ya, bisa jadi belum tahu kalau panitia ini terus berapa nilainya? 1.200, 1.300-nya perlu diumumkan. Tapi kalau sudah ya yang namanya panitia itu kan bagaimana kebaik maslahatnya kan gitu Pak ya. Ya, oke, okay. pertanyaan berikutnya bagus sekali, Pak. Kirasat. Ya, Rasulullah itu mengatakan begini. Ada hadisnya itu, Pak lam yati ba'd an nubuwwati illal mubasysyir Setelah kenabian itu putus, tidak ada nabi lagi kan, Pak? Ya kan enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad kan? Yakin kan kita ya? Nabi terakhir Nabi Muhammad. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Dan wahyu itu diberikan kepada nabi. Terus panjangnya bertanya, sekarang tugasnya Jibril apa? Nganggur ya, pensiun dari dulu. Nah, ada hadis Lam yak tiba dan nubuwati illal mubasyir Setelah kenabian itu berhenti Maka yang terjadi itu bukan wahyu Tetapi mubasyir Mubasyir Sahabat bertanya Wamal mubasyir Mubasyir itu apa ya Rasulullah? Dijawab mubasyir itu adalah Firasatul mu'min Firasatnya orang mu'min Firasatul mu'min Firasatnya orang mu'min Ada sedikit jadi yang namanya antara baik dengan buruk itu kadang-kadang tipis pak. Antara benar dan salah itu kadang-kadang tipis kadang-kadang. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi supaya jelas nanti gituan ya. Fitarnya apa pak antara ini kadang-kadang begitu gituan ya. Saya kasih ilustrasi dulu supaya bapak yakin. Ada seorang turis atau seseorang datang dari Jakarta katakanlah begitu. Pak Yunsewu putranya perempuan cantik tak bawa pak ya. Dan gituan ya. Kemana? Ya yes, pokoknya saya bawa. Nih ongkosnya lima juta, terus dia itu bersama dengan dua orang membawa, ya ini saya saya saya saya beli putranya lima juta, terus dia datang dengan membawa dua orang teman ya bapaknya mengatakan iya, kira-kira dosa nggak seperti itu pak, dosa nggak, dosa dibawa ke batu lagian kemana-mana, tapi coba dengan kalimat pak putrinya saya nikah. Dengan mahar 5 ribu 5 ribu, enggak harus 5 juta 5 ribu saja ya, Terus bapaknya mengatakan Ya boleh, ada dua saksi, sah enggak pak? Sah, Halal enggak? Bedanya tipis sekali gitu? Tipis sekali, kadang-kadang Antara kebenaran dengan Yang namanya kebenaran itu berjalan sesuai dengan Rail, Al-Quran dan sunnah, Sedangkan Kebatilan itu tidak berjalan di atas Rail yang ada Nah ini firasat pak apa yang dimasukkan dengan firasat Jadi Sibriul tugasnya sekarang itu Memberikan firasat utamanya apa? ibu Seorang ibu yang gigi Bekerja untuk anaknya, punya firasat Ya Allah, makanya Kaum laki-laki itu tidak boleh mengabaikan ibu Itu kalau Panjaringan baca, bagaimana kita Berbakti kepada orang tua, khususnya ibu Mau beli tanah, mau tindah, apa, Mau apa, sampai beli kursi Sebaiknya izin nah, Bukan izin apa, mohon doa restu Kepada ibu Karena firasat ibu itu luar biasa, lah usah tunggu tak tanah baik lah, go didi anak baik, minternau bocah ini, ini ini firasatnya itu luar biasa, luar biasa. Utamanya kalau ibu itu solehah pak, utamanya kalau ibu itu solehah, termasuk firasat adalah takwil mimpi, termasuk firasat adalah takwil mimpi. Panjenengan sebelum tidur bude, ya tidak meninggalkan salat qabliyah ba'diyah. Pokoknya ya dalam keadaan baik Tidurnya dunia kemudian mimpi perlu pandangan takwili. Saya mimpi semalam itu uh, gigi saya kok lepas satu. Apa akan ada ini ya? Boleh itu takwil mimpi seperti itu itu saya rasa. Tetapi yang tidak boleh itu pandangan mengatakan bahawa orang yang mimpi giginya itu patah. Ya? Eh? Semalam pak, apa ini pertanda rezeki ya pak ya, boleh itu, ferasat seperti itu boleh, tapi kemudian banjiran bikin kaidah, setiap orang mimpi kebanjiran, wah dapat rezeki itu, itu perbedaannya pak, nih, dari ilmu, ilmu bisa membedakan antara yang benar dan, nah setiap ini, ini, ini, ya. karena apa, yang namanya kaidah itu harus dari sana, tapi ferasat Kok saya enggak enak ini, perasaan ada apa ya? Enggak, enggak usah pergilah Itu enggak enak perasaannya Indah kan, kata-kata itu Nah, anak enggak bisa mengatakan Jalilnya mana bu, ini, ini, ini Wah itu kan cuma, oh enggak, verasat Enggak enak Betapa saya kok enggak enak perasaan perasaanku, ternyata anak di sana Bel, ada apa, ini, ini kan gitu kan Jadi itu Jibril, Pak, memberikan Jadi jangan bikin aturan undang-undang Dengan mimpi ini pertanda Kan gitu kan ya tapi sekali lagi tak will mimpi. Sekarang ada bukunya, Pak. Nanti Insya Allah keterangan seperti itu. Panjenengan menakwili apa ini pertanda akan begini, gini-gini ini gini, ya, gitukan ya. Tapi tidak bisa dijadikan patokan. Saya dulu mimpi begini, arah gini, enggak. Karena memang tidak ada aturan yang semacam itu. Oke. Mana Iya, iya. Bagus pertanyaannya. Nih, berarti Pak. Kamu nah, baca ini kan ya. Jadi ada hadis, jika firasat mimpi itu bagus, ceritakanlah kepada yang lain. Ceritakanlah kepada yang lain itu hadis pak. Ya kadang-kali ada orang yang soleh terutama, bisa memberikan tak takwil itu ada boleh. Tetapi jika mimpi itu buruk, ya menurut perasaan Panjengan ini, aduh pertanda buruk. Panjengan bangun tidur, ya kemudian menengok sebelah kiri, ya itu hadis Rasulullah petunjuk begitu kita bangun mimpi buruk gitu kan ya, sudah kita kita menengok sebelah kiri dengan me, me, me apa persikan ludah dikeluarkan tiga kali jadi tepatnya itu kalau gak apa apa ya tiga kali kita baca sambil persikan ludah gitu kan ya, ya karena setan mengelilingi kita, ada di sebelah kiri tuh, tuh, tiga kali jadi usah ludah banyak itu nanti malah. Ya. Nah itulah petunjuklah juga. Ya itulah jadi tak usah ditanyakan bagaimana itu filosofinya Apa pergi dengan itu. Nah, pokoknya gitulah. Jadi lebih lebih kepada keberkahan kan kiraannya. Dan yang kedua tidak usah diceritakan kepada yang lain kita istighfar saja. Jika baik, beritakanlah kepada yang lain. Tetapi jika mimpi itu buruk, hanya untuk diri kita sendiri dan kemudian kita istighfar kepada Allah. La haula wala quwata illa Insyaallah tidak akan terjadi apa-apa. Nah. Ya, tapi jangan dipastikan, pasti gitu kan ibaratnya. Pertanda, Pak. Ferasat itu namanya firasat kan pertanda kan Ini ini ini. Jadi karena ini firasat ini. Kadang-kadang boleh enggak masalah. Ya, seorang ibu hamil gitu kan ya. Astagfirullahalazim. Saya setiap pegang apa? piring kok yang gompel terus biasa. Jadi mana gitu kan. Ambil lagi. Aku semua kepenak. Perasa. Jadi sesuatu yang baru, Pak, bukan berarti tanda tanda-tanda nah, anaknya cacat nanti adalah setiap pegang piring gompel kan enggak ada bisa, tuan-tuan. Itu kan contohan, gitu kan ya. Kadang -kadang kan kadang-kadang ibu kan sensitif. Ya. Di antara, terakhirnya terus dibanting semua itu Pak Enung apa namanya? Piring-piring yang gompel-gompel kan, ya. Jadi kan orang sensitif Setiap kali saya pegang Mau makan, ketemu yang gompel Besoknya lagi juga pegang lagi, gompel Tahu <laughs> gompel pak? Yang pecah sedikit itu kan ya Nah itu verasat Itu verasat seperti itu Jadi tidak merupakan hal yang baku ya mimpi ini dan itu Tetapi mimpi ini pertanda mimpi ini ini Jadi Ta'wil, yang nanya ta'wil itu kejadian yang seketika, seterusnya kemudian di Ya, karena waktu Pak ya, mana kali itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kita hari ini Dan ternyata asik Pak ya, kita belajar, Masya Allah Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil sahabat mafaza telah kita simak bersama kajian bersama almarhum Ustaz Mohibbin Bakrun LC dengan pembahasan mengenai macam-macam syirik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan tentunya juga kita dijauhkan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.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 89.6 Mavaz FM video kuah penutupan buat. Telah kita ikuti kajian bahterah ilmu persembahan dari 89.6 Mavaz FM.